السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الزارين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد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 Ya kalau saya pergi nggak sama istri, ya sama aja saya nggak punya istri. Mendingan saya cerai kalau begitu. Ya udah cerai aja. Akhirnya cerai. Itu namanya intervensi orang tua. Nggak boleh orang tua begitu. Memang anaknya udah menikah dengan seorang laki-laki, lalu dia mau ditugaskan satu daerah, ya sudah berangkat. Ada nggak yang begitu tuh, kasus? Ada, ini yang saya ceritain, kasus. Ini kenyataan. Ada kejadian begitu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ دِرَارً لِتَعْتَدُوهُ وَمَيْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ زَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّقِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوَ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ الشَّيْهِينَ عَلِينَ Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik.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 Tiga liter setengah sekampung, tiga liter setengah bisa dibayar zakat fitrah itu buat orang sekampung. Bagaimana? Nih tiga liter setengah, saya bayar zakat pak. Nih saya bayar zakat fitrah. Oh iya saya terima, berarti kewajiban saya udah gugur kan? Eh tiga liter setengah dia oper lagi ke situ. Pak, nih saya bayar zakat.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 Bukannya memotivasi Eh malah mematahkan Ah Sudahlah orang model kamu nggak usah kawin lagi Paling juga nanti cerai lagi ah, Jangan suka menghalangi Apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Itulah yang dinasihatkan Kepada orang-orang yang beriman diantara kamu Kepada Allah dan hari kemudian Itu lebih baik bagimu dan lebih suci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 Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, baru dia merasa. Ngomongnya apa? Coba emak masih hidup, coba bapak masih hidup. Kayaknya kalau Lebaran nggak ada emak, nggak ada bapak, nggak enak. Kan gitu. Lalu dulu waktu emak bapaknya masih ada, itu Lebaran nggak datang ke rumah emak bapak. Datangnya ke kebun binatang.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 Istri saya nikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai. Jadi begini Bud, sekarang lu ceraiin tuh bini gua Bud, eh, lu nikahin bini gua Bud. Oh. Urusan biaya dari gua deh, tenang aja. Lu nikah ama bekas istri gua tuh, nanti seminggu kek dua minggu kek lu ceraiin Bud.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 Ya, suami saya itu kalau marah ngomong cerai Pak Ustadz bagaimana? iya jatuh, talak udah berapa kali? wah lima kali, enam kali iya saya bilang udah nggak bisa begitu akhirnya istrinya merasa udah dicerai, suaminya merasa nggak menceraikan akhirnya panggil berdua apa betul?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 Kita cukupkan dengan baca hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.